Kalo tidak ada cobaan, dari mana kita dapat pahala sabar? Engkauh ada pahala sabar. Oh, bro, cobaan saya berat. Ya makin berat makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, Inna -ajr, ma -bala. Pahala yang diberikan oleh Allah, bobotnya akan seberat cobaannya. Cobaan makin berat makin besar pahalanya. Bahkan cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada dua manfaat besar yang banyak orang Islam tidak tahu. Padahal ini dalam agama mereka. Yang pertama, cobaan itu akan memaksa dia tanda kutip dekat dengan Tuhannya. Dan kita akan jauh dari kemaksiatan. Kita kalau lagi ada cobaan, ada penyakit, ada masalah. Tidak ada peluang bagi syaitan untuk membuat kita berbuat dosa. tuh diajak teman-teman kumpul-kumpul, buang-buang waktu, Aduh, lagi ada masalah. Nggak deh nanti lain waktu. Dan kalau dia lagi ada masalah, berdoa, ibadah sama Allah, pasti khusyuk Enak tuh. Kalau dia berdoa, nangis, kembali kepada Allah ya. Dia kembali, itu luar biasa. Luar biasa. Dia akan rasakan kenikmatan doa. Bahkan, kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah. Itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu, kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah. Nabi SAW hadapi masalah. Apalagi kita manusia biasa. Tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan? Dan kita juga jadi tahu, ya, berdapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Yang kedua, cobaan itu kalau datang, teman-teman sekalian tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya. Dibersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang, harian ini, itu, ini, hadapi pecahin, selesai. Hadapi pecahin, sudah ada pahala. Dan kata ulama, cobaan yang jenis kedua ini, ada derajat-derajat di surga, yang orang tidak bisa jangkau misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun haji seratus tahun bakti dengan orang tua umurnya orang ini cuma enam puluh tapi karena keimanannya Allah mau dia sampai ke derajat itu bagaimana caranya? diuji dengan penyakit sepuluh tahun diuji buka usaha tiga kali bangkrut mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa diuji orang tuanya yang cerewet mertuanya iparnya yang suka datang masalah ujian hadapi hadapi, suka duga kehidupan Film itu tidak ada yang nonton, kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya, kalau datar aja, enggak ada yang nonton, enggak laku filmnya. Riwayat kehidupan, harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan, nih lagu hujan-hujan begini, basah. Pengalaman basah, tapi pengalaman. Ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya tuh nikmatin prosesnya. Proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu. Oh iya, sabar. Sabar itu terima takdir Allah kemudian ikhtiar, kita bangun flu, Alhamdulillah, Allah masih uji saya, mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, peninggian derajat, lalu ikhtiar minum obat, sabar, nikmatin prosesnya, karena kita biar ngerutupun, cobaannya ada ajalnya, pasti sampai selesai, ada saatnya dia akan selesai,